Yet、yeah, you、uh -huh. うん。 a s s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a h i w a b a r a k a t u h g i m a n a t e m a n t e m a n v i d e o k e d u a d a r i t e l a i s u k a k a n k a l a u s u k a j a n g a n l u p a y a e l i h e d i k o m e n d a n s u b s c r i b e t e r u s j a n g a n l u p a n t e l o yang l a h o a s e m g a yang l a r o a s e m g a yang t e a r d e m a n t e m a n g a h k e t e k e n g t e g a n g l a g a n g t l a d e o g a n g t d e o g a d a e o r d a e l a h r d o telah r d m a k a s e t e h r d semoga k a s e h b e r semoga m a n f a a t a s a s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a h i w a b a r a k a t u h